Suderun berita malam medisi hari ini Jumat 24 Maret 2017 dibacakan Ardian Syahah korban gempa di piijaya belum bisa dibangun dan Kap belum tetapkan kawasan industri 13 pengemis terjaring raja Sapol Vpi dan polisi di Lok ikuti juga sajian berita marik lainnya yang telah dirangkum tim menye serum Seram BFM.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 akibat gempa akhir tahun lalu hingga kini belum bisa dilakukan. Penyebabnya dana yang diusulkan Pemkap ke pemerintah pusat 27 triliun, kebutuhan tersebut belum pasti kapan dicairkan. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi mengatakan Pemkap Pidijaya memperpanjang masa tanggap darurat menjadi masa tanggap pemulihan terhitung 21 Maret hingga 21 April mendatang. Dalam masa tersebut, Pemkap berencana menangani 6.000 rumah yang rusak akibat gempa. Dari jumlah itu 3.000 unit diantaranya dibangun dan 3.000 unit lainnya akan direhab. Karena itu Pemkap berharap dana dalam 2 bulan ke depan yang diusulkan Pemkap ke pemerintah pusat 2,7 triliun dapat direalisasikan. Sehingga proyek bisa segera ditender sesuai aturan. Selain itu Pemkap juga tetap fokus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski rumah sakit masih beroperasi di tenda Sebab rumah sakit yang baru pengganti bangunan yang rusak akibat gempa belum selesai diperbaiki. Zudarlun Pemkap Acetamiang hingga kini belum menetapkan lahan untuk kawasan industri halal food seluas 409 hektar di desa Gelong, Kecamatan Serwe. Sebab lahan tersebut masuk dalam HGU PT Rapala. Padahal kawasan industri tersebut sudah masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional. Kepala Bapeda Acetamiang, Adi Dharma, mengatakan, karena lahan itu masuk dalam HGU PT Rapala, pihaknya perlu berkoordinasi dengan pihak perusahaan terlebih dahulu. Kawasan industri halal food Aceh Tamyang ditetapkan masuk dalam RPJMN tahun 2015 berdasarkan peraturan presiden nomor 2 tahun 2015. Karena sudah tertunda 2 tahun dalam rapat koordinasi penetapan rencana peruntukan kawasan industri, disepakati agar kawasan segera ditetapkan. Ia menambahkan hasil koordinasi pihaknya dengan Kabak Hukum Kementerian Perindustrian Pemkap Aceh Tamyang diminta segera menetapkan kawasan itu untuk kawasan industri sesuai RTRW Tamyang karena itu dalam waktu dekat Pemkab akan menetapkan kawasan itu sebagai kawasan industri. Sudirlunsat Pol PP dan kepolisian serta dinas sosial Kota Loksmawe Jumat siang melakukan razia dengan sasaran menjaring pengemis dan orang gila. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ini berhasil menjaring 13 pengemis. Kasat Pol PP dan WH Kota Loksmawe Irsyadi mengatakan razia yang melibatkan kepolisian kali ini memiliki dua tujuan. Pertama menciptakan dalam rangka antisipasi kejadian salah tangkap orang akibat isu penculikan anak sebagaimana yang terjadi saat ini. Razia kali ini dipusatkan di SPBU, di SPBU, Suwalayan, Traffic like dan sejumlah kafe. Dari hasil Razia ini petugas hanya berhasil menangkap 13 pengemis dan tidak ada orang gila. Dari 13 orang yang terjaring, 3 dari kota Lok Sumame, 1 dari Biren, dan satu lagi dari Pidijaya, dan selebihnya dari Aceh Utara. Bagi pengemis asal kota Loksemawe, yang terjaring Rajia setelah diperiksa, langsung diantar ke rumahnya. Pengemis asal Aceh Utara diserahkan ke dinas sosial, sedangkan bagi yang dari Biren dan Pidijaya, langsung dibawa ke angkutan umum untuk dipulangkan ke kampung asalnya. Darlun dan DMPD, Letkol Usik Semua Parana, Cuma petang menyerahkan satu rumah sederhana untuk Aisyah, 80 tahun, janda asal Gampung, Lancuk, Kecamatan Merah II, Pidijaya. Rumah berukuran 5x6 meter yang berdinding papan dan beratap seng itu dibangun atas kerjasama Kodim IM dengan Kementerian Sosial RI. Dan Dim dalam sambutannya mengatakan selain dilancok, pihaknya juga membangun 9 rumah lain yang tersebar di beberapa kecamatan di Pidijaya. Selain menyerahkan rumah untuk Aisyah pada saat bersamaan juga diserahkan satu tilam plus bantal untuk pemilik rumah. Dari 10 rumah untuk Pidijaya, 6 diantaranya yang diserahkan itu sudah rampung. Sementara 4 unit lagi sedang dalam pengerjaan Paling lambat minggu pertama April sudah rampung keseluruhan Dan dimengatakan selain untuk lancu Satu rumah lainnya diperuntukkan bagi Tiba Riah Warga Gampung Dayakrut Kutabaru Sedangkan 8 unit lain untuk 8 desa di Kecamatan Bandar Baru Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM Sudarlun upaya pembungkaman pers dengan cara mafia dialami Adi Palapa Harahap, wartawan televisi nasional di Medan, Kamis malam kemarin. Belasan orang, dua diantaranya oknum aparat, menyerbu rumahnya dan melakukan penganianyaan. Para pelaku yang diperkirakan 15 orang menyerbu rumah Aldi di Jalan Pasar 3 Mabar, Medan, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lima orang diantaranya langsung merangsek masuk untuk menculik korban. Namun upaya itu gagal karena korban dibantu istrinya terus melawan Tapi para pelaku memukuli korban di dalam rumah sehingga babak belur Aldi mengaku mengenal beberapa pelaku, dua diantaranya oknum aparat dan sisanya preman yang menjaga gudang semen di jalan H. Anif Percut Setuan Deli Serdang Saat itu kawanan pelaku memang sempat menyinggung sikap Aldi yang beberapa kali memberitakan aktivitas di gudang pemasok semen diduga ilegal Akibat penganiayaan ini, korban tidak hanya mengalami luka di wajah, kepala, dada, dan bibir pecah, tapi juga mengalami trauma berat. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Bes Medan dan Polda Sumut. Ia berharap polisi profesional dan sigap menindaklanjuti kasus ini karena tergolong kasus serius. Sudirlun, aktivitas rumah sakit umum daerah Bidijaya setelah gempa bumi mengguncang kabupaten itu akhir tahun lalu hingga saat ini masih berlangsung di tenda milik BNPB. Penyebabnya rumah sakit baru, pengganti bangunan yang rusak akibat gempa hingga kini belum selesai diperbaiki. Seorang perawat di RSUD Pidijaya mengatakan karena aktivitas rumah sakit di tenda, semua pasien rawat inap termasuk para medis dan petugas setiap hari bergelimang dengan suasana panas. Walau demikian, semua kegiatan pelayanan di rumah sakit darurat berjalan lancar. Karena tidak tahan panas terutama pada siang hari, tidak jarang pasien yang kondisinya mulai membaik keluar tenda dan duduk di bangku dengan jarum impus di lengan. Sementara sebagian pasien lain tetap bertahan di tenda yang hanya dilengkapi kipas angin. Kondisi ini sudah berlangsung 4 bulan, apalagi ruang instalasi gawat darurat nyaris tidak pernah sepi pasien. Direktur RSUD Pirijaya, Dr. Ernida, mengatakan rumah sakit sementara yang sedang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat hampir rampung. Ia memperkirakan rumah sakit itu paling lambat pertengahan April mendatang sudah bisa difungsikan. Darlun seorang warga negara Pakistan ditangkap petugas imigrasi kelas 2 belawan Sumatera Utara. Warga negara Pakistan bernama Roy ditangkap karena mengaku sebagai warga Aceh yang tinggal di Malaysia saat mengajukan permohonan paspor. Kasih wadaskim kantor imigrasi kelas 2 belawan Rida Saputra mengatakan warga negara Pakistan tersebut bernama Roy alias Rosham Tana alias M. Kadir Abbas 26 tahun. Kejadian berlangsung pada Kamis kemarin. Petugas memanggil warga negara Pakistan untuk melakukan wawancara sidik jari dan foto. Saat dilakukan wawancara bahasa Indonesia dan gaya bicara pelaku berbeda. Petugas yang mendengar hal tersebut lantas curiga. Saat itu Roy mengaku berasal dari Aceh dan lama tinggal di Malaysia. Atas kecurigaan ini petugas melakukan pemeriksaan. Hasilnya, ia akhirnya mengaku sebagai warga negara Pakistan yang ingin menikah dengan warga negara Indonesia dan ingin memiliki usaha di Indonesia para petugas warga negara Pakistan ini mengaku masuk ke Indonesia 6 Desember 2016 menggunakan kapal ikan dengan membayar 1200 ringgit Malaysia menuju Bengkalis Riau. Sampai di sana ia kemudian menuju Dumai dengan menggunakan bus. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permesyan, berita malam edisi Jumat 24 April 2017.